Pak Amran, selamat pagi Selamat pagi b u Ya, silakan Pak Ya, saya kira apapun bisa terjadilah di Indonesia ini ya Yang tidak mungkin pasti mungkin Kenapa? Karena hampir semua di bidang hukum kita ambruk ya Bahkan jangankan perjogian ya PSSI sekarang juga sudah masuk politik semuanya gitu Jadi saya berharap sih、eh, ada pembenahan lah di bidang hukum ini ya Uh, jangan seperti itu lagi, Ambradul.、Uh, apapun bisa terjadi kalau tidak ada sistem pengawasan yang ketat dan tidak ada punishment yang keras gitu ya. Karena kalau nggak ada punishment yang keras itu akan terulang terus gitu. Nah, itu saja, terima kasih, selamat pagi. Pak Hari, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan. Saya rasa memang kehancuran itu sudah sangat jelas ya. Itu kan yang ketahuan, yang nggak ketahuan, siapa banyaknya mungkin ya. Sekarang kayak kaya Gayus yang kemarin itu ya nah, Dua kali dia melakukan kesalahan yang sedemikian Yang tahu itu adalah penduduk Ya saya bukan polisi bukan, bukan aparat Bukan apa Saya rasa ini bukan hanya Gayus ya Yang lain-lain pun banyak lah yang gak ketahuan Gayus kan gak d i k e t a k mukanya y a n ketahuan ya Jadi dimanapun juga sekarang ini Orang sudah ada Sudah berjabat aparat pemerintah Sudah gak peduli terhadap negeri ini Dia ya, tanya yang perlu lihat gitu ya Yang peduli justru orang-orang kecil ini Yang orang kecilnya sana udah n gak g peduli semua Semuanya udah diperdagangkan Hukumu u d a diperdagangkan Semuanya udah untuk uang, makasih Pak Billy, selamat pagi Selamat pagi Ya, s i l a k a n Bapak Ya, wah itu sih sebenarnya Benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya Karena memang udah bukan rahasia lagi sih Ini sih joki yang gantiin ya Biasa juga bisa Misalnya ada orang berduit tuh d a Udah itu dia bikin kasus Akhirnya dia bayar orang deh 100 juta atau berapa juta ntar dibilangin Ntar kita bantu deh dalam dua tahun keluar gitu Lu kan d a p a t duit segini gitu Nah ini yang sekarang ketahuan ini itu Kalau a t n y a a p a a p a y a itu mesti benar-benar dipecat Kalau saya jadi menteri ya saya malu Ya, apalagi di utama saya kalau misalnya gak b e t u s kerja a saya malu Saya mungkin mundur itu kalau saya jadi menteri Nah, kalau kita pilih orang-anak b u a h kita ya, yang gak k o m p e t e n Ya, muka mau taruh dimana Cuman k a r e n g k a d a n disini bingung sih Muka tetap n y a dipajang gitu loh Gimana nih ya? t r m a kasih Pak Budi, selamat pagi nah, Ya itu saya pikir yang Ini namanya catat bawaan Di Indonesia Jadi segala-gala itu Diduitin bah,、eh, Apapun nanti peraturannya Selalu s a y dicari selah Ini sudah terbukti misalnya joki Berarti kan itu masalah duit Lalu sebenarnya contoh yang Masalah perpajakan ini yang sekarang misalnya Itu kan mereka sebenarnya sudah takut Dengan kasus gayus Nah sekarang yang lain itu saudara-saudaranya Jadi, kalau memang ha, jadi nanti, kalau ada kasus di perusahaan ini beneran, Bu, ada kasus yang memang mungkin salah tulis atau apa. Nah, dia udah tahu nih akan ada kasus, nantinya suruh keluarganya tuh bawa proyek, bawa begitu, dan sebagainya. Tapi intinya begini, b a h w a memang kebebasan pers, ya, iklim demokrasi, lalu kebebasan masyarakat mengeluarkan pendapat, d a l a m berbagai macam media ini akan membantu supaya c a s a t bawaan di Indonesia ini bakal beres, karena memang udah parah. Apapun a t u r a n dibuat Ya kita jadi bingung gitu Karena selalu saja bisa diduitin Selalu bisa dicari c e l a h Supaya jadi duit Jadi ceritanya aparat itu Menggunakan jabatan Entah itu kekuatan hukum Atau kekuatan pegang tentara Atau kekuatan politik Selalu mencari duit dengan cara-cara Yang merusak sistem Sehingga ya memang kalau tidak ada kebebasan pers, Tidak ada kebebasan pendapat Seperti sekarang ya b d o k o m e n t a r Maka Indonesia ini yang namanya k a s a t ini makin hancur karena s e p e r t i s a y a katakan tadi semuanya diduitkin gitu, Bu. s e l a m a t pagi Pak Sabar. Halo. Selamat pagi.、Eh, dengan t a n h e r u s a n a h e r u s tanah t e a n a a n a h e r u s a n a h terus, a n h e r u s t a a h a n a r u s t a n h e r u s e r u s t n a t u s t a h r a e r u s t n a h t u a n a h t r u a n a a r u s e r u a n a h t e r a n a h t a n a a n a r u s a n a h t e r u a n a h e r a n a e s t a n a r a n a e a n a d i e a n a h t e r a n a e r u s t a n t u s t a n a r u n a h t e n a h t a t i d a k a h t e r u t a s t a n a u n a h t n a h a n u s a n a u t どうえええとさえばええええ どうしたの Komentar Anda Pak? Ya mungkin、eh, Kalau nggak tahu itu nggak mungkin ya Itu negeri ini Apa, apa aja p a s t i mungkin Yang pentingnya dong、eh, Kisah yang lain itu Si Gayus udah masuk Mako Brimov aja Masih bisa keluar Mungkin kita jangan t e r k e j e t k e j e t Kita sudah tahu sebelumnya Dia keluar dari penjara itu 60 sekian kali Jadi kalau keluar negeri aja Apa hebohnya gitu loh とても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。とても大変なことです。 Baik. jadi ironi sekali ini berita terima kasih, terima kasih. Bapak u s m a n Bapak Jerry selamat pagi saya sependapat dengan Pak u s m a n memang negara ini ironi sekali ada orang yang hidupnya begitu berkelimpahan bikin dapur sampai delapan miliar g i tapi u y t a di sisi lain ada orang yang susah sekali begitu taat agamanya sementara yang duitnya banyak emat juga sih Misalnya bisa bisa Ya maaf aja ya Mungkin ada yang sering kita sering lihat di TV gitu Misalnya Jika、e, diperlihatkan lah baru pulang dari Nek Haji Misalnya ya Ya yang k Risen t juga sama juga lah、gitu. Yang Ya pokoknya sama lah yang, yang penting maksud saya ya Usur n、e, dari segi masyarakat i Nekhaya sama Tapi begini yang saya mau soroti adalah Saya sependapat Dengan Pak Usman bahwa Asalah ini semua bisa dibayar Ini sebenarnya saya mau lihat Lebih jauh lagi Negara kalau begini sampai 200 tahun juga Mungkin tetap akan begini terus Filosofinya yang salah mbak Filosofi negaranya ini yang mesti benar-benar berjalan yang, yang baik Jadi kalau misalnya、uh, Aparatnya bisa berbuat Seenaknya aja nanti merasa n gak g bersalah Hukumnya n gak g berjalan n Gak g merasa berdosa Ya ini akan begini terus Sampai n gak sampai kapan gitu Dan gampang untuk merasa dosanya diampuni gitu, nah itu tuh yang, yang paling bahaya jadinya nggak t a u deh ya mulai dari mana mesti melibatkan, saya pikir selain hukum, ya faktor dari para p e m u k a agama juga perlu untuk selalu mendiskreditkan keluarga atau orang-orang yang model-model bisa gampang disokok di p e m e r i n t a h Terima kasih m a k Ya terima kasih Pak Heri selamat pagi. Selamat pagi. Komentar anda Pak? Tidak apa, kok baru tahu, s a m p a i deh. <laughs> Tapi begini. yang gak s e d e r d a y a itu adalah di aparat atasnya coba ibu perhatikan atau kita perhatikan setiap kali ada kasus presiden meminta dituntaskan dengan tuntap-tuntap tapi setelah itu lenyap apoli r 10 hari selesai 10 hari gak kelar-kelar ya itu aja yang di uber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 なるほど。 ごイバーヘリ。パジョコ、マパギサマパギや、コメント aria? サンコメントマサラー、ガユサディマサオコンダリア。パムノロサヤ、サマランヤ、サマイト、サマリカ、トラントンサマ、プレイデンヤ。アナ、アポンヤンプレイデンマオン。 masyarakat atau rakyat pasti mengikuti kita kasih contoh, misalnya Saddam u s e i n ketika dia mau menentang Amerika walaupun dengan segala risiko dia rakyat n g i k u t i n atau China walaupun、eh, dia mau rakyatnya bersih, bebas dari korupsi dengan segala risiko dia harus lakukan dan rakyat juga n g i k u t i n misalnya Presiden Amerika juga dia mau menguasai dunia walaupun menyerang Uh, Afghanistan, Irak, atau segala macam, rakyatnya tetap m e n g i k u t i Jadi sama juga kita. Kalau presiden mau menerapkan, h t、right? Oke,、oh, harus dilakukan, apapun risikonya. r a k y a pasti ngikutin. Cuma masalahnya presiden kita nggak berani. Saya rasa itu m a s a l a h Pak Leo. Selamat siang Pak. Ya, Pak si Bung Fami. Ya, silakan Pak.、Uh, komentar saya mengenai、uh, bagaimana bisa tidak tahu ya. Saya juga tidak tahu kenapa t e l k o m Indonesia. Uh, telkom Indonesia tuh、uh, merampok ya. Saya teleponnya juga dirampok tuh.、Uh, saya ada dikenakan dikenakan biaya tagihan tetap s e r l u h ribu, ada yang s e r a l u h lima ribu, ada yang seratus ribu. Kita kan di, bingung juga tanpa saya ketahui gitu loh. Telkom, telkom Indonesia kok nagi-nagi、uh, merampok seperti itu atas pengetahuan saya gitu. Karena harus dituntut gitu loh. Semua orang teleponnya dikenakan begitu. Terima kasih. Halo Pak Yono. Ya halo, selamat siang. silakan Pak. こたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、r たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た katakan ini sudah menjadi budaya yaitu mereka-mereka itu saling m e l i n d u n g i jadi kosnya itu dilindungi s e hingga dalam hal seperti ini nanti、uh, seperti yang kita lihat di mass media bahwa ini adalah kelalaian padahal ini adalah bukan sekedar kelalaian tetapi ini adalah segi daripada pengkhianatan sendiri sifatnya manipulatif, k o r u p t i f dan kedua、uh, yang diantara akhir adalah bahwa マレカニシカカバベ、センガマレカイト、ハルニャ、イトジョブツモア、センカムジャンピー、センガタガス、ウカムパンブラタン、セナパウカムパンブラタン、カナマレカマンキヤナティ、ナガラタンパンザイン、ヤパタマ、アルカチュア、セプロムジャリパカワン agree、マレカマラカン sum パ、agree、セ Sehingga dalam arti kalau umum misalkan melanggar itu hukumannya setahun Kalau mereka itu hukumannya sepuluh tahun begitu ya Jadi negeri ini bisa lebih bebas Jadi、e, kenyataannya artinya yang t o p ini saling melindungi Jadi hukumannya diperingkan seperti itu i Ya baik, Pak Waluyo s i l a k a n i Ya Pak kalau komentar saya itu mengingkari,、e, membohongi diri sendiri E, bangsa kita ini boleh dikatakan Udah bangsa yang Kan negara kita adalah negara ketuhanan Kayaknya Tuhan tuh udah gak punya k e m a m p u a n lagi gitu Mereka gak takut gitu dengan a d a n y a Tuhan Makanya Saya himbau Lebih baik takut pada diri sendiri gitu Malu pada diri sendiri Terus kedua p e g a w a i negeri Dulu katanya gajinya mau dinaikin Ya agar terhindar dari korupsi Tapi nyatanya Saya bilang sih ini mah Orang pak Jadi mau peraturan sebaik apapun p e Ratuan kita cukup baik sih e, Tapi e, pelaksanaannya Realisasi di lapangan Itu sama sekali nol gitu Makanya mereka pada berani Mohon maaf Kalau di negara-negara Cina Sekarang hukumannya udah, udah berapa Mungkin tak mati gitu Terima kasih Pak Ya baik terima kasih Pak Waluyo Halo Pak Edison Selamat siang Mas Ya siang silahkan Pak Ya di negeri kita ini Tidak ada yang tidak mungkin Mas Yang tidak mungkin itu hanya ada satu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 Jadi nanti saya mau usulkan ke DPR, d i d PR itu maupun di istana ada psikolog, ada psikiater, ada dokter t h t Jadi mereka piket 24 jam. Terima kasih selamat siang. Apa tadi? Ya, sebenarnya gampang ya kalau kita kalau benar-benar mau, tapi masalahnya pejabat-pejabat ini kayaknya gak mau saling n g e h u k u m gitu loh. Karena masing-masing punya, punya ini punya borok-borok tersendiri ya n g akan kebongkar kalau dihukum bawahannya. Jadi sebenarnya kalapas itu pertama diperiksa, lalu yang bertanggung jawab atas masuknya tahanan itu siapa. Nah yang orang-orang ini semua dihukum berat 20 tahun, 30 tahun. Terus ditelusuri, terus kinerginya ke atas ya. Sampai kemana itu duit, sampai bisa joki masuk ke penjara dengan orang yang berbeda begitu. Nah kalau ada satu kasus begini dihukumnya kenceng, bangsa kita baru bisa jalan, memang mesti dicampuk dulu. Contohnya kayak h i d b e l Sekarang-kurangnya orang s i d b e l berani m e s t i p a k a i karena takut di t e n d a besar. Nah begitu juga mereka di, Udah dihukum dengan berat Dipermalukan lagi di depan umum Karena terima uang haram Nah, saya、eh, yakin itu Akan berkurang walaupun gak bisa habis、enggak? Pak Edi s i l a k a n Halo silahkan. Itu yang saya tahu katanya Yang s i y terdakwa yang... dengan Yang Jog itu Aku mau masukin di depan j u g a Jadi s a y a n y gak mungkin kau tulis itu tidak tahu y a k a oke terima kasih sudah, selamat s i a n g bu nena ya silakan m a k ya sebentar lagi juga cadangan devisa tinggal d u miliar dolar g a k usah ditonjolkan s e m i l i a r dolar terima、hmm. kasih oke、okay. ya pak k a yang ya moment capres masih satu ya kalau orang yang mentalnya bu mentalnya mogok 山古山古 Yes, 山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古山古 untuk diganti orang lain sementara dapat duit p 10 juta atau 5 juta otomatis dapat penghasilan tambahan padahal itu melanggar hukum karena yang jadi coki kan bukan yang t e r p i d a n a gitu. arti hukuman sendiri bisa dibayar akhirnya jadi artinya percuma kalau di orang ditahan begitu jadi itu perlu diberhentikan kepala penjaranya ya, sipirnya, ya semuanya yang berkenaan, berkenaan penjara di Munjur n e g o r a maupun di Jawa Timur itu terima kasih selamat sore Pak Reno selamat sore Uh, jadi, masalah perjokian itu saya pikir jadi untuk yang dimasukkan di penjara itu kan orang lain dibayar sepuluh juta. Nah, saya pikir tidak hanya itu, mungkin dari itu melibatkan beberapa oknum lah. Karena seorang narapidana itu dari、uh, begitu diputus untuk dimasukkan di penjara, itu kan sudah dikawal dari awal, begitu juga maupun dipindahkannya. Jadi saya pikir、uh, akan naif kalau itu pejabat-pejabat、uh, uh, yang terkait dari kejaksaannya, kepolisiannya, maupun dari... tempat p e n j a r a n y a itu sendiri tidak mengetahui siapa yang masuk disitu jadi itulah karena p e r s p o n g k e l a n semua itu melibatkan banyak pihak jadi tidak mungkin itu berlaku sendiri even pengacaranya yang saya melihat di, di televisi katanya juga tidak tahu saya pikir itu juga satu hal yang naif、gitu. itu perlu diusut dengan tuntas karena itu pelanggaran yang sangat-sangat berat dan m e l e c e h k a n satu lembaga ke negaraan terima kasih Oke,、okay. ya Palevo, selamat sore. Selamat so, sore so, so, so, so, Bu Nena. Ya silahkan masuk. Ya, saya hanya m e n g u m a n t dolar bisa tiga belas ribu, devisa terkuras gitu aja.